Rekapitulasi berita malam edisi hari ini Kamis 8 Juni 2017 dibacakan Ardiansyah. Polisi ringkus 3 pengedar sabu di Blangkejeren. Pembangunan jembatan rangka baja di Kampung Kubang terlantar. Wakil Gubernur Aceh buka MTQ Tunas Ramadan di Tapatuan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah tim newsroom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 berhasil meringkus tiga pengedar narkoba jenis sabu di Belang Kejeren Rabu kemarin. Dari ketiga pelaku, dua tersangka adalah wanita dan satu lagi laki-laki yang ditangkap dari sebuah rumah di Kampung Jawa Belang Kejeren. Kasar narkoba Polres Kayulwes, Ibtu Budeka P. mengatakan, ketiga pengedar sabu yang diringkus yakni Hestika Sari, 34 tahun, warga penampaan, Mutiara, 21 tahun, warga Dusun Tangsi Belang Kejeren, dan Muhammad Saputra alias Ucak, 27 tahun, warga Kuta Panjang. Ibtu Budieka mengatakan penangkapan tersangka berawal dari laporan masyarakat. Setelah menerima laporan, tim Satuan Resnarkoba Polres Gayuluwe segera menuju lokasi dan menggerebek sebuah rumah di kampung Jawa Belangkejeren yang dicurigai sering terjadi transaksi narkoba. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan dua orang tersangka dan barang bukti, sabu lima paket kecil dan uang tunai Rp1.608.000. Setelah dilakukan pengembangan, tim Satuan Res Narkoba kembali menangkap seorang tersangka lagi bersama barang bukti dua paket kecil sabu. Kini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapol Res untuk penyelidikan lebih lanjut. Darulun Kepala Dinas Pekerjaan Umum PD Muhammad Nazar mengatakan jembatan Rangka Baja di Gampung Kubang, Kecamatan Indrajaya, belum bisa digunakan warga untuk sarana penyeberangan. Pasalnya tanah operit untuk pangkal kepala jembatan tersebut belum dibebaskan Pemkap. Kadis PUP di Muhammad Nazar mengatakan jembatan rangka baja di Gampung Kubang dibangun dengan dana Otsus 2016 dengan nilai kontrak 2,1 miliar rupiah yang dikerjakan CP teratas Intermadia. Jembatan ini menghubungkan Gampung Kubang, Kecamatan Indera Jaya, dengan Gampung Dayah Baru, Kecamatan Delima. Tanah oprit jembatan awalnya terjadi sengketa kepemilikan, tapi saat ini telah terbit putusan MA yang menetapkan kepemilikan tanah oprit jembatan. Nazar mengaku Pemkap telah melakukan pertemuan dengan pemilik tanah yang terkena operit jembatan pada 2016. Namun, saat itu pemilik tanah memasang harga tanah per meter terlalu tinggi sehingga PMKAP tidak cukup dana untuk membebaskan tanah tersebut. Karena itu, tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum kembali melakukan negosiasi dengan pemilik agar oprit jembatan bisa segera dirampungkan. Garlun Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manap selaku Ketua Kuartir Daerah Pramuka Aceh, Rabu malam resmi menabuh beduk sebagai simbol dibukanya musabakah tilawatil Quran MTQ Tunas Ramadha Pramuka se-Aceh. MTQ ini berlangsung di Kompleks Taman Pala Indah Reklamasi Pantai Kecamatan Tapatuan, Aceh Selatan. Wakil Gubernur Muzakir Manap dalam sambutannya mengatakan bulan suci Ramadan merupakan bulan yang baik sehingga sangat baik dimanfaatkan untuk melakukan hal yang bermanfaat seperti pelaksanaan Musabakah, Tunas, Ramadan ini. Ia berharap dengan Musabakah semua peserta dapat mengambil makhfirah untuk kehidupan dan dengan acara ini semoga dapat menjadi pendorong untuk melahirkan generasi muda yang tangguh dan baik. Sementara itu Bupati Aceh Selatan T. Sama Indra selaku pembimbing kuartir cabang Aceh Selatan mengaku Aceh Selatan sangat bersyukur karena telah diberikan kesempatan menggelar buka MTQ Nasional Ramadhan. Dalun tim gabungan dari sejumlah instansi melakukan pengecekan dan penertipan makanan luar serta makanan yang telah kadar luarsa di sejumlah pusat perbelanjaan di kota Takengon, Aceh Tengah, Kamis Siang. Penertipan dilakukan bertepatan dengan bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Kadis Perindakob ESDM Aceh Selatan, Syukurudin, Mengatakan penertipan makanan yang keadaan luarsa dilakukan oleh tim gabungan untuk menindaklanjuti adanya isu tentang masuknya makanan luar negeri ke kota Takingon yang tidak berlabel halal. Namun dari hasil pengecekan di sejumlah lokasi, makanan dari luar tersebut tidak ditemukan di pasaran, tapi banyak ditemukan makanan keadaan luarsa yang dijual pedagang. Menurut Sukrudin, kegiatan pengecekan makanan merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Disperindak Aceh Tengah. Amun selama Ramadhan ini dan menjelang hari raya Idul Fitri pengecekan dilakukan lebih ketat dari biasanya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Sudarlun tersangka utama pembunuh Aib Tuja Kamal Tarigan, 40 tahun ditangkap tim gabungan di dusun Aik Samata Batang Toru Tapanulis Selatan Rabu kemarin. Penyidik telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini. Tersangka Zozanolo Lembu, 35 tahun, tewas dalam penyergapan di sebuah rumah yang berada di perkebunan. Lokasi ini tidak bisa ditempuh dengan kendaraan sehingga harus dilalui dengan berjalan kaki selama 3 jam. Direktur Eskrim Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Nurfalah, mengatakan pelaku terdeteksi di dalam kamar sebuah rumah yang terbuat dari kayu. Dalam penyergapan tersangka berusaha melawan dengan menyerang petugas menggunakan badi. Petugas pun langsung merespon dengan tembakan terukur. Namun karena medan yang jauh dari rumah sakit, pelaku tewas sebelum sempat mendapat perawatan. Zoza terlibat langsung dalam pembunuhan Aib Tuja Kamal Tarigan. Penyidik telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini. Selain Zoza yang tewas tertembak, pelaku lain ialah Lisman Giawa, Faigi Zarozeka, Joni Hartono, Zebuah, Morali Gule, dan Ayu Giawa. Darlun pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM resmi menggelar pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pembukaan pasar murah perdana Kamis pagi dipusatkan di Simpang Put, Kecamatan Kuala, dan selanjutnya disebar di 10 kecamatan lain di kabupaten itu. Dalam kegiatan pasar murah tersebut, Disperindakop UKM Nagan Raya membatasi pembelian satu paket sembako diperuntukkan untuk satu keluarga. Setiap paket sembako terdiri dari gula pasir Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp9.000 per kilogram, telur ayam Rp1.000 per butir dan tepung terigu Rp8.000 per kilogram, sirup cap patung Rp15.000 per botol dan sirup ABC Rp11.000 per botol. Kadis Perindakob dan UKM Nagan Raya Kartini mengatakan tingginya permintaan harga barang pokok dalam bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri menyebabkan harga barang mengalami kenaikan. Dampaknya masyarakat Kualahan dalam membeli kebutuhan pokok guna kebutuhan hari raya. Darlun seorang penumpang bus rute Aceh Medan kembali ditangkap di pos lantas Kuala Begumit Stabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara setelah kedapatan menyembunyikan 3 kg sabu-sabu. Tersangka bernama Zahrul Fuadi, 30 tahun warga Gampung Blong, Kecamatan Sam Talirabayu, Aceh Utara. Ia diamankan di dalam bus simpati Star BL 7922AA, yang sedang dalam perjalanan ke Medan. Pria yang duduk di bangku nomor 32 itu sudah terlihat panik ketika sejumlah polisi masuk ke bus untuk memeriksa seluruh penumpang. Kasatres narkoba Polres Langkat AKP Supriyadi Yan Toto mengatakan aksi tersangka tergolong baru karena menyembunyikan sabu di dalam kotak minuman. Seluruh kotak itu dibawa tersangka menggunakan tas ransel hitam. Pemeriksaan intensif terus dilakukan di Polres Langkat. Kesimpulan awal tersangka hanya kurir yang dijanjikan upah oleh bandar yang berada di Aceh Utara. Polisi masih berupaya mengungkap pihak yang mengendalikan kejahatan tersebut.